Abi Amri, Allah Majid Alamin Aladinah. Istighfarun Alkaulah Ketayyuna Asana. Subhanahu Wa Taala. Ini kali saya kedua datang ke Oniga dan ini juga kali ketiga. Kalau sudah sampai ke garut. Saya mengajarkan mengapa lukutan semudah tersenyum. Alhamdulillah saudara ratusan ini per hari ini menghafal Qur'an setiap hari sama saya Dan Alhamdulillah dari mulai Indonesia, kita ke Hongkong, sudah ke Australia Amerika juga minta untuk menghafal Qur'an semua Dan ilmu ini insya Allah orang yang bisa baca Qur'an sekalipun hanya melindungi menit Atas izin Allah bisa langsung hafal berikut makna, makhrab, tadwid dan bisa menuliskan insya Allah Takbir, Allah Dari mulai anak usia 3 tahun sampai nenek-nenek 85 tahun bisa menghafal Dan mereka menghafalnya sambil singgung-sanggung Cuma di Uniga doang, kayaknya nggak ada yang Ini sepres semua penganggung Boleh begini, begini ikutin Ustadz, realisasi Pegangin mic-nya tolong Realisasi ya Rasakan rasakan tangan anda, kepala anda, leher, punggung, undar semuanya rileks. ciri orang rileks senyum. ini kayak jarang yang senyum mas. oke, okay. angkat tangannya, senyum. oke, okay. turunkan. ini Ustad bisa lihat orang yang rileks atau stres. mudah hafal Quran atau sulit bisa dilakukan dengan cara ini. lihat ya, ya. ikutin tangan Ustad. ini, ini. tangannya di bawah senyum ini bisa dilihatan yang atau stress dengan cara ini lihat ya Ustadz sekarang silang tangannya jari-jarinya rekatkan jempolnya di bawah sudah. ini bisa dilihatan orang yang udah hafal Qur'an atau tidak bisa dilihat dengan cara ini sekarang lihat Ustadz jempolnya putar ke atas Itu baca, baca, gak bisa baca maka kemudian Jibril begini bentang sayangnya lalu memeluk Rasul Ustaz mau nanya, kira-kira Rasul yang tadinya ketakutan dipeluk sama Jibril makin senang apa makin takut okay. maka Rasul makin ketakutan dalam kondisi amat takut itu Jibril membacakan 5 ayat surat al alaq itu ikhro e bismi bismi dan betul? betul? maka kemudian Rasul dilepas oleh Jibril, kuah hiram itu di puncaknya Jabal Nuh maka bayangkan tak kala Rasul dilepas Rasul turun gunung itu, bayangin ya dalam kondisi takut, kira-kira Rasul turun gunungnya jalannya santai atau lari terpirit Santai. oke, okay, lari terpirit-pirit sampai rumah sejarah mencatat Rasul pria begini zamiluni, zamiluni artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku Rasul di Maka Khadijah tua memeluknya, menenangkannya, menyelimutinya. Begitu sudah tenang ditanya oleh Khadijah, sampai yang kau lihat?" Jawabnya, "Rasul makhluk aneh, makhluk menakutkan." Apa yang dia sampaikan? Begitu ditanya apa disampaikan dalam kondisi amat takut lari terbirik-birik, badan menggigil. Tanpa terasa, Rasul sebutkan di lima ayat surat al Baqarah. Eh wah, Ustaz menanya, ngafal Qur'an, ibadah apa bukan? Kalau ibadah harus ngikut contoh Rasul enggak? Oke, okay. Kalau ibadah tidak mengikut contoh Rasul, maka hukumnya bintah Maka sekarang yuk kita ngafal Qur'an, Mau Nampal Qur'annya ikut cara Rasul, mau? No Kita akan nampal Qur'an sambil lari ke bawah terbirit-birit Setuju? No? Kita beratikin no. Belum pernah, belum? Kalau belum pernah, bidah ah meh Kita lihat dulu, no? Mohon kalau nampal Qur'an ibadah, ibadah harus ikut sunnah Rasul dan anda belum nampal ini Nampal Qur'an sambil lari terbirit-birit, belum nampal ini kan? Oh, Ustadz, Allah Subhanahuwataala bukan cuma ngomong nanti akan dipoterin videonya bagaimana kita ngafal Quran sambil lay berdiri -diri. dan itu yang kemudian menjadi acara di MNC TV hafiz on the street sambil orang lari pagi sambil jalan ngafal Quran hafal -ha di jalanan tapi Allah korban maka kalau terima Allah sekarang ngafal Quran sama Mustad mau Allah. oke kita akan mengafalkan alquran Jangan pakai malu-malu ya Bisa pengen tahu aja Yang belum lancar baca Al-Quran Nah, Allah bajuin Dan tunjuk Siapa? Oke Yang tidak ngerti bahasa Tunjuk tangan Siapa? Oke, makin banyak Yang belum hafal surat An-Najm Surat 53 Tunjuk tangan Oh, makin banyak Oke Yang belum hafal An-Najm Berikut artinya Tunjuk tangan Subhanallah Pantah saja Allah seperti paksa Ustaz datang ke hunung rupanya untuk menyelamatkan domba-domba yang bersesat Bila gambar suara yang siap? Siap! Oke, mengapa orang Jibril ajarkan kepada Rasulullah tidak perlu pakai tulisan, tidak perlu pakai bacaan Pernah nggak Anda mendengar bahwa selama 23 tahun hampir Jibril menyampaikan wahyu Sekali saja pernah nggak Jibril menunjukkan bacaan atau tulisan pernah? pernah. Maka Rasul seumur hidup mengapal Quran tidak pernah pakai tulisan dan bacaan Hantum semua kalau mengapal Quran, mengapal Quran? itu kan? ada yang ngomong kamu ngomong ibadah ibadah harus ikut Rasul berbanyakan yang ikut Rasul maka subhanallahum atau Al-Qur'annya seperti Jibril bacakan kepada Rasulullah lalatuharrik bihinsanakan lita jalan jangan merahkan risamu untuk terburukur menguasai Al-Qur'an kina alaina jaw'ahu wa qur'ana kami akan kumpulkan Al-Qur'an itu di dalammu dan kami akan bacakan failaqalaqnahu kalau kami membacakannya dari Qur'ana ikuti bacaan kami lalu mana dalilnya orang yang ber Qur'an pakai pegang Musa, ayo tunjukin dalilnya gak ada, bintang betul kan? oh Ustaz sudah sebutnya tiga ayat itu, bahwa Jibril membacakan, Rasul ikuti paham ya? maka anda harus bersuara lantang, nanti Ustaz mau dengar suaranya sudah cukup bermanfaat apa tidak bacaannya, oke? Terus Ustaz, yang kedua syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Isyarat tangan. Isyarat tangan buat apa, Ustaz? Emang ada dalilnya? Oh. Nih dengar ini. Ustaz tidak akan mengajarkan apa-apa perkara kecuali ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah ta ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimun Ada yang apa sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Artinya, artinya. Oh, lihat ya, lihat. Ini ustaz temukan di mana-mana. Usah ajarkan Alquran setiap hari. Hafal Alquran? Hafal Alquran? Hafal Alquran? Maka ini catatan dasar. Kalau anda hafalnya pakai otak, pasti susah hafal dan mudah hilang. Tapi mereka yang suaranya kencang, tangannya digeraki insya Allah hafalnya permanen sampai dia mati, sampai akhirat, sampai masuk surga, insya Allah. Amin. Ya? Jangan pakai otak kabarin, siap? Yuk kita mulai, kita ngapain suara Najam, baca Tawus dan Mas Malai keras. Satu ya Wa najmi Jemi Arabinya So Yeah. malasan ngeluarin suara tangannya enggak gerakin kayaknya ngapalnya masih pakai otak emang ustaz tahu kita pakai otak ketawa matanya begini gitu ya? matanya ini, ini itu lagi pasti lagi pakai otak oke okay? Ustaz kasih tahu Ustaz mengajari 116 orang yang pakai otak susah hafalnya dan hilangnya cepat tapi orang yang suaranya tunggang tangannya gerak itu permanen kalau suara keras tangannya gerakin persis seperti anak-anak anak-anak sambil main pulang sudah langsung hafal lagu Noah ntar main-main sama temannya bawa lagi kata-kata aleh 5 biji enggak dihafalin enggak berubahnya sambil main-main ceng hafal permainan hafal permainan, hafal ya oke, jadi suaranya kencang tangannya gerakin yuk, yuk kita baca surat Najm ayat 1-3 Bismillahirrahmanirrahim Ikutin yang teras, tangannya Inhu. wahyu Al-Qur'an yuha ya diwahyukan biar itu Ustaz in huwa illa wahyui bacanya wahyu ya in huwa What